Halo, halo dan halo Selamat malam, selamat pagi dan juga selamat siang Bagi kamu yang menonton mungkin di keesokan harinya ya Apa kabar semuanya? Masih ada saya, sahabat kamu Aryan Surya Dari Pagar Kehidupan Nah teman-teman, apa kabar? Gimana kemarin seminggu belakangan ini? Apakah seminggu kemarin adalah hal yang baik buat kamu? Apakah seminggu belakangan kemarin banyak terjadi hal-hal yang mungkin bisa membuat kamu menjadi sedih? Nah, walaupun kamu sedih, gak apa-apa Kali ini saya akan kembali membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan kisah-kisah yang dilukiskan Oleh sahabat pagar kehidupan yang mengirimkan emailnya kepada saya Betul, bagi kamu yang ingin juga mungkin curhat kepada saya Dan ingin dibacakan di video-video curhat pagar kehidupan Bisa banget, caranya tinggal kamu lihat di bagian deskripsi video ini Silahkan kamu ikuti satu persatu Nah bagi kamu yang sudah mengirimkan email, email kamu banyak sekali Dan saya tidak bisa membacakan semuanya Bukan karena apa, tapi rata-rata banyak loh Pertanyaan di antara kamu semua yang jawabannya sudah ada di video-video saya Di channel Pagar Kehidupan Nah jadi kalau misalnya sekarang email kamu gak dibacain, kau usah sedih Karena memang itu jawabannya sudah ada di channel Pagar Kehidupan Tinggal kamu cari Nah, tanpa banyak ber basi ayo kita langsung bacain yuk email-email dari sahabat pagar kehidupan yang sudah saya sortir karena ini adalah email-email yang bisa menginspirasi kamu dalam hidup kamu sendiri. Oke, okay? kita lanjut. Nah, hari ini adalah hari keberuntungan saya. Kenapa? Karena kita sudah mengawali curhatan ini dengan email yang cukup bagus. Email kali ini dituliskan oleh seorang sahabat pagar kehidupan yang namanya tidak mau disebutkan karena masalah ini masalah keluarga ya Kita sebut saja inisialnya yaitu MC MC menuliskan email seperti ini nih teman-teman, tolong disimak Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mas Aryansurya Jika berkenan, tolong namanya dirahasiakan saja Oke Jujur saja, curhatan ini sebenarnya berisi aib dan luka yang sangat dalam bagi saya hingga saat ini Nah berikut latar belakang saya di dalam keluarga yang mana latar belakang ini membuat saya menjadi memiliki masalah besar dalam hidup saya Begini kisah hidup saya Jadi saya adalah seorang anak hasil dari bayi tabung yang diprogram sebagai bayi laki-laki Ingat nih teman-teman Dia adalah anak yang dulunya lahir dari bayi tabung Bukan lahir normal ya, dari bayi tabung dan bayi tabung itu direncanakan di program sebagai bayi laki-laki. Jadi orang tua dari orang ini menginginkan anak laki-laki sebegitu hebatnya sampai dia memprogram bayi tabung laki-laki. Nah, masalahnya Mas Bro, tetapi Tuhan berkehendak lain dan saya terlahir sebagai seorang perempuan. Masa kecil saya sungguh merasa tertolak karena orang tua saya menginginkan anak laki-laki sementara saya adalah perempuan. Ketika saya beranjak dewasa, saya menyadari bahwa ayah saya berselingkuh dan sudah memiliki keluarga lain. Dan penyebabnya adalah karena dia sangat menginginkan anak laki-laki, sementara ibu saya hanya bisa memberikan saya sebagai seorang anak perempuan. Perlahan-lahan saya menyadari, mas bro, bahwa keluarga saya adalah keluarga yang broken home. Tapi kedua orang tua saya, walaupun broken home, tidak bercerai. Dengan kedua kakak saya, saya menderita depresi Jadi saya dan kakak saya menderita depresi berat akibat permasalahan ini Nah pertanyaannya Wajarkah jika saya mas bro marah kepada Tuhan Dan diri sendiri atas semua masalah yang terjadi Dan pertanyaan yang kedua Sebagai anak yang tertolak Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga Dan membanggakan kedua orang tua saya Terima kasih mas bro atas jawabannya Saya doakan pagar kehidupan semakin maju dan semakin bisa menolong banyak orang Terima kasih Oke, amin buat doanya, makasih juga buat MC Kisah kamu sangat menarik sekali Jadi teman-teman, kisahnya jadi saya rangkumin begini Ada sebuah keluarga yang sangat menginginkan anak laki-laki Saking menginginkan anak laki-lakinya nih sebuah keluarga dia melakukan sebuah proses bayi tabung Bayi tabungnya pun oleh para dokter yang mutahir udah diprogram supaya dapat anak laki Tapi Tuhan berkehendak lain ternyata yang lahir justru si MC ini yang mana kelaminnya perempuan Nah karena dia lahirnya sebagai perempuan orang tuanya pengen anak laki-laki dia ditolak habis tuh Saking ditolaknya, dia merasa tertekan, bahkan mohon maaf, bapaknya sendiri pun ternyata nikah lagi dengan perempuan lain hanya ingin hanya karena alasan pengen punya anak laki-laki. Dan dia sekarang depresi, dia minta tolong kepada saya bagaimana menghadapi masalah yang terjadi. Oke, okay. sebelumnya saya ingin bilang dulu, teman-teman semua di luar sana, bagi kamu yang selama ini sering mencurhatkan masalah percintaan yang mohon maaf sekali, kurang penting seperti bicarain mantan, gimana cara LDR dan juga membicarakan masalah-masalah yang udah jelas kamu dikhianati pasangan tapi kamu tetap nempel sama orang yang mengkhianati kamu. Kamu sadar enggak sih kalau masalah percintaan kamu tuh dibandingin masalah MC ini, enggak ada apa-apanya loh. Coba, kamu sekarang pikirin masalah percintaan kamu yang mungkin ketahan gak bisa kamu curhatin Karena mungkin, mohon maaf ya, sering saya abaikan gitu karena curhatan kamu tentang cinta-cinta-cinta terus Kamu pikirin deh, masalah cinta kamu sama masalah MC beratan mana? Nah, masalah MC ini sangat berat sekali Sangat berat sekali karena dia ditolak oleh keluarga inti Nah, buat MC begini Pertanyaan pertama tadi adalah kamu bertanya Wajar gak sih mas bro jika gue marah sama Tuhan Dan diri sendiri atas semua masalah yang terjadi Jawabannya tidak wajar Sekarang gini ya Saya ingin membacakan dulu sebuah kisah yang ada di dalam kitab suci saya Yaitu Quran Saya bukannya sok suci Tapi saya senang sekali setiap hari membaca Quran, Arab dan terjemahannya Karena itu sangat menginspirasi Saya terinspirasi justru dari kitab suci saya sendiri Nah disitu di dalam kitab suci saya Ada sebuah kisah yang mirip sekali dengan kisah kamu Kisahnya begini Ada seseorang yang menginginkan anak laki-laki Orang ini soleh Orang ini sangat dekat dengan Tuhan Orang ini orang baik Dia berdoa terus pengen punya anak laki-laki Badannya udah tua Ubannya udah banyak tetap berdoa terus minta anak laki-laki Tiba-tiba sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa, istrinya dikasih hamil. Seneng dong, iya kan? Istrinya dikasih hamil, ternyata begitu lahir, dia mintanya anak laki-laki dikasih anak perempuan. Coba, kalau menurut kacamata orang normal, wajar dong orang ini kecewa. Sama seperti orang tua kamu, toh betul kan? Nah, cuman bedanya, kedua orang yang ada di kitab suci saya ini orang soleh. Jadi yang namanya orang soleh, dia menerima. Apa yang dikatakan orang mereka? Mereka mengatakan, apa yang kau kehendaki, itu adalah yang terbaik buat kami. Akhirnya kedua orang tua yang ada di kitab suci saya ini membesarkan anak perempuan ini dengan tulus, dengan ikhlas. Dan kamu tahu siapa anak perempuan itu? Anak perempuan itu adalah Maryam Atau yang biasa dikenal dalam Katolik sebagai Bunda Maria. Sekarang, kalau kamu juga mungkin orang yang mengenal Maryam Baik itu kamu Nasrani ataupun kamu Muslim, kamu tahu kan Maryam itu siapa? Kamu tahu Bunda Maria itu siapa? Betul, ibu dari Isa Almasih, ibu dari Yesus. Siapa sih zaman sekarang yang enggak kenal Bunda Maria? Siapa yang enggak kenal Maryam? Begitu termasyur namanya sampai sekarang karena dia diizinkan menjadi orang yang saleh namanya besar oleh Tuhan sebagai orang yang mengandung juru selamat atau nabi. Nah sekarang, kalau dari kisah itu, sebenarnya jawabannya sama seperti kisah kamu. Apa yang dikehendaki yang maha kuasa itu selalu baik. Cuman manusia nih keterbatasannya gak bisa dipungkiri bahwa kita ini sebagai manusia suka sok tahu Suka sok tahu suka nebak-nebak gitu loh. Nebak-nebak, nih kayaknya Tuhan nih sama gue jahat banget nih. gua minta A dikasihnya B kenapa sih kok dikasih banget sama gue? giliran orang lain aja berdoa dikasih. Gue minta sesuatu aja enggak dikasih. Wah. Wow. Gitu kan? Padahal sebenarnya kita enggak punya ilmu yang setinggi ilmu yang dimiliki oleh Yang Mahakuasa. Kita enggak tahu bahwa memang kita mintanya A, tapi belum tentu A itu terbaik. Yang Mahakuasa punya rencana dengan kelahiran kamu MC yang kamu saat ini belum tahu. Bagi kamu yang sekarang orang tua nih, kamu sekarang pengen punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan, tiba-tiba lahirnya tidak sesuai dengan kehendak kamu kelaminnya, ketahuilah bahwa yang maha punya rencana dengan anak itu. Sama seperti Maryam tadi, sama seperti Bunda Maria tadi, awalnya kecewa, aduh, kita minta anak laki-laki dapatnya perempuan, tapi karena mereka orang sole, dirawat terus, sampai akhirnya jadi orang besar tuh perempuan yang mereka rawat sama seperti kamu MC sekarang tugas kamu stop berburuk sangka sama Tuhan sekarang juga sambil kamu dengarkan video ini audio ini, kamu minta maaf deh sama yang maha kuasa bagi kamu juga yang mungkin masalahnya sama seperti MC coba, mulai sekarang juga nih, sambil kamu dengerin video saya, minta maaf sama yang maha kuasa Karena sifat yang maha itu salah satunya adalah maha bijaksana Maha bijaksana itu artinya lebih bijaksana dari orang yang paling bijaksana Orang paling bijaksana aja kita kadang-kadang gak ngerti nih pola pikirnya tuh terlalu tinggi gitu loh Pikirannya luas banget kan orang paling bijaksana Nah sang pencipta itu lebih bijaksana dari orang itu Jadi kita gak bisa nebak Apa sih maksud kelahiran gue Karena gak bisa nebak, gak usah ditebak Jalanin aja sambil kita Berendah hati kepada Keinginan sang pencipta Rendah hati, terima Apa yang dikehendaki sang pencipta Kita terima Seperti halnya kedua orang soleh Yang ada di kitab suci saya tadi Terima, itu namanya Adalah orang-orang Yang takwa Ya Itu jawaban untuk pertanyaan pertama Yang kedua Kamu bertanya Sebagai anak yang tertolak Apa yang dapat saya lakukan mas bro Untuk menyelamatkan keluarga Dan membanggakan kedua orang tua saya Jawabannya adalah Jadilah orang yang dekat dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan itu Kamu akan selalu ditunjukkan jalan yang terang Jalan yang terang itu Bisa dilihat kalau hati kita bersih Nah, satu-satunya cara supaya hati kita bersih, deket dengan sang pencipta. Jadi mulai sekarang, MC, mulai sekarang kamu minta ampun dulu sama yang maha kuasa. Maaf karena saya telah berburuk sangka. Katakan kepada yang maha kuasa, saya tahu bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Pasti ada maksudnya. Nah, sekarang tugas kamu yang pertama dekatkan diri dulu kepada sang pencipta. Sambil kamu sekarang juga melakukan hal-hal yang memang sudah jadi kelebihan kamu, pasti ada Kamu cari itu, gunakan video saya yang cara menemukan keunikan diri sudah ada di situ di channel saya Kamu temukan keunikan diri kamu dan kamu tekuni sampai kamu berhasil Nanti ada saatnya tuh, tiba-tiba semuanya berbalik yang tadinya orang tua kamu mungkin menyepelekan kamu, tiba-tiba mereka sangat-sangat-sangat-sangat bangga dengan kamu. Ya, itu jawaban saya buat kamu. Good luck terus buat kamu, MC, dan good luck juga buat sahabat pagar kehidupan yang nasibnya sama seperti MC ini. Ya, Nah itu dia tadi email pertama kita dari seseorang yang berinisial MC. Ternyata kisahnya pertama-tama aja udah bikin kita jadi sedikit terenyuh ya. Ada loh kisah kayak gini di kehidupan di sekitar kita ya. Nah sekarang, kalau kamu terenyuh dengan kisah tadi, masih ada juga kisah kedua yang cukup membuat saya juga menjadi terenyuh. Kali ini dicurhatkan oleh seseorang yang namanya juga tidak mau disebutkan karena ini masalah pribadi lagi. Inisialnya adalah EP. Suratnya begini Mas bro, ayah saya belum lama meninggal Waduh, inyalilahi ya, semoga diterima di sisinya ya Ayah saya belum lama meninggal, baru sekitar 2 minggu Wah baru Sebelum ayah saya meninggal mas bro, ayah saya sempat ditipu oleh orang yang tidak dikenal Waduh Ayah saya dulunya mengerjakan proyek sekitar 2 minggu Tapi sayangnya mas bro Ayah saya sama sekali tidak dibayar Berulang kali ayah saya menghubungi orang tersebut Tapi sama sekali orang itu tidak memberikan jawaban kepada ayah saya Sampai akhirnya ayah saya jatuh sakit dan meninggal Aduh Setelah saya mendengar kabar itu bahwa ayah saya meninggal dan sakit gara-gara tidak dibayar Saya benci sekali dengan orang yang sudah menipu ayah saya Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk memaafkan dia mas bro Tapi seringkali Pikiran saya ini masih teringat dengan kejadian yang memilukan kepada ayah saya tersebut Nah, saya minta tolong sama mas bro tolong kasih saya pencerahan Karena saya juga tidak mau menjadi orang pendendam Kepada orang yang sudah menzolimi ayah saya Terima kasih mas bro Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih Oke okay. Buat EP Oke Ini kisah kamu adalah kisah yang sangat membuat saya juga menjadi terenyuh Menjadi sedih karena memang dua minggu tuh baru banget ya teman-temannya Kita berdoa semoga ayahnya Epe diterima di sisinya, diberikan ketenangan Dan bisa pergi dengan tenang ke alam yang semestinya dengan lapang, amin Nah, kalau kita lihat kisahnya Epe ini Kita berbicara mengenai ketidakadilan Pertama gini buat Epe Yang namanya hukum dalam semesta alam itu sebenarnya adil Kalau sebuah karma itu ditanam dengan karma baik Kamu pun akan menuai sebuah hal yang baik-baik Tetapi sebaliknya kalau kamu menanam karma buruk Kamu pun akan menuai segala sesuatu yang buruk seperti yang kamu tanam Ini berlaku buat semua keyakinan, semua agama maupun orang ateis Nah, kenapa saya ngomong ini tiba-tiba? Kebanyakan orang dendam itu nggak terima Pengennya kalau orang dendam itu Pengen orang-orang yang membuat kita jadi sakit hati itu Mengalami rasa sakit yang sama seperti kita Itu kan orang dendam ya. Kamu lagi sakit hati dengan mantan bos kamu, mantan suami istri kamu, mantan pacar kamu. Kamu dendam, pengen mereka juga sakitnya sama seperti sekarang kamu sakit kan. Betul apa enggak? Nah, perasaan itu adalah perasaan yang racun. Enggak boleh. Karena itu membuat kamu jadi enggak nyaman dalam menjalani hidup, energi kamu jelek. Nah, cara mengobatinya, kamu harus tahu dulu bahwa Nggak perlu kita repot-repot mikir buat bales. Balesan itu pasti datang buat mereka. Karena udah hukum semesta alam, teman-teman. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai, cepat atau lambat. Nah sekarang EP ini dendam sama orang yang membuat bapaknya menjadi meninggal karena sakit. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang tidak wajar adalah dendamnya kamu terlalu lama. Sekarang EP, kamu pikirkan... Bahwa bapak kamu almarhum juga tidak akan suka Ngeliat kamu sedih Ngeliat kamu terbalut oleh perasaan dendam Bapak kamu bisa gak tenang loh Ntar bisa-bisa gak pergi-pergi ke alam berikutnya Kasian Jadi penasaran rohnya tidak bagus ya Nah supaya roh beliau menjadi tenang Kamu sendiri pun harus bisa ikhlas Cara mengikhlaskannya nomor satu Kamu sadari bahwa karma itu ada Tabur tuai itu ada, yang mahakuasa itu adil. Orang yang menzolimi bapak kamu ini juga nanti kena karmanya. Cepat atau lambat. Jadi kamu enggak usah pusing mikirin pengen bales atau enggak, enggak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirin bapak kamu. Loh, maksudnya gimana? Jangan sampai ketidaktenangan kamu ini membuat roh bapak kamu tertahan untuk pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Karena mereka sebelum pergi pasti akan ngelihat keluarga dulu kan Ini keluarga saya gimana nih Tenang apa enggak Damai atau enggak Kalau kamu gak tenang gak damai dia gak pergi-pergi Beneran serius ini Jadi supaya mereka bisa pergi Orang-orang yang sudah tidak ada Bapak kamu bisa pergi Kamu tenangin dulu dengan cara terus berdoa Kalau kamu muslim Jangan tinggalin salat Menangislah Tapi jangan ditahan Karena menangis yang ditahan itu... ...yang sebenarnya membuat orang jadi susah move on. Aduh bro, gua kalau nangis kayak cewek bro. gua kalau nangis kayak cewek. Akhirnya nggak nangis-nangis, nggak move on-move on loh. Iya kan? Perempuan kalau move on lebih cepet loh. Kenapa perempuan kalau move on lebih cepet? Karena dia kalau nangis, gebiar. Aku tidak terima. Biar nangis. Iya kan? Tapi habis itu move on. Lah kan cowok, mau nangis. gua mau nangis. Gue mau nangis. Takut, kenapa lo nangis takut? Gue takut dibilang cewek, gua gak bisa, gua gak bisa ditahan-tahan gitu Akhirnya tiba-tiba stress Move onnya lama banget Dari zaman Jepang pergi sampai balik lagi deh kagak move on-move on Ya ampun Iya kan? Loh, itu perumpamannya gitu Nah sekarang jadi buat kamu EP, udah Sekarang pikirin dua hal tadi, gak usah sibuk-sibuk dendam Yang kedua, pikirkan bapak kamu Karena beliau nanti tidak tenang Tenangkan diri kamu dengan terus berdoa Kepada yang maha kuasa Biarkan yang maha kuasa yang ngurus semuanya Karena tabur tuai itu ada Oke? Okay? Buat EP Tenangin diri kamu Kalau perlu menangis Menangislah segebiar-gebiarnya Sekeluar-keluarnya Karena itu yang bisa membuat kamu nanti jadi cepat move on Jangan ditahan nangisnya Tapi jangan lupa juga berdoa Oke? Okay? Masuk akal ya Ya kita doakan ya Semoga EP diberikan kesabaran dan kemudahan Amin Nah gimana Dari dua kisah sahabat pagar kehidupan ini Kita sudah bisa fokus banget ya Pasti diantara kamu nih sekarang lagi fokus-fokusnya nih Lagi mikir Ternyata masalah di luar sana banyak yang lebih berat ya Dari masalah gue <tuh> Ya memang begitulah manusia teman-teman Harus ngelihat masalah orang lain dulu Baru sadar Iya ya Ternyata masalah gue gak ada apa apa-apanya loh Dibandingkan mereka Nah kali ini email ketiga akan langsung saya bacakan Email ini ditulis oleh seseorang yang bernama Nico Assalamualaikum Saudaraku Waalaikumsalam Saya tahu anda bukan seorang ustad Tapi mungkin tidak ada salahnya nih saya bertanya Pertanyaan saya sederhana mas bro Menurut anda, kenapa ya ketika saya beribadah yaitu salat Seringkali hati ini berperasangka buruk kepada Allah Saya sudah berusaha untuk berpaling dari prasangka buruk tapi masih saja prasangka itu selalu hadir mohon solusinya terrima kasih Waalaikumsalam itu karena kamu tidak pernah mendengarkan terjemahan dari kitab sucimu sendiri kamu nih salat Iya alhamdulillah tapi kamu nggak tahu kenapa sih gua harus salat bahkan mohon maaf nih saya nanya sama kamu niko kamu jawab aja dalam hati. Kamu pernah nggak baca terjemahan kitab suci kamu sendiri? Pernah nggak? Kalau kamu pernah, kamu nggak mungkin berburuk sangka. Ada sebuah ritual baru yang saya lakukan, teman-teman, baru beberapa minggu nih, baru banget. Ritual saya adalah begini, ketika saya beribadah, yaitu salat habis saya salat saya langsung ambil handphone. Handphone saya puter aplikasi yang judulnya Audio Quran Indonesia, kalau nggak salah. Kamu bisa cari itu di Android banyak Nah disitu ada aplikasi Dimana bisa membacakan Arabnya Quran Abis dibacakan Arabnya dia juga bacain artinya Disitu saya rasanya tenang bukan main Karena Arabnya aja bikin tenang Apalagi artinya gitu kan Dua-duanya juga bagus itu Arab dan Latinnya Dan artinya Nah kamu juga sama Nico Selama ini kamu beribadah hanya untuk sekedar ritual Ritual Kamu gak ngerti makna ibadah kamu tuh kenapa sih kok gua harus salat Nah, obat saya buat kamu, coba deh. Di handphone kamu download aplikasi audio mp3 Quran Indonesia. Karena kamu kan muslim nih. Puter audio itu, dengarkan indahnya orang itu mengaji, dan juga dengarkan artinya. Satu hari, 10 menit aja setiap kali salat Jadi habis salat 10 menit dengerin, habis salat 10 menit dengerin terus saja. Pasti kamu tenang deh. Dari situ kamu baru tahu, oh iya ya. Ternyata Allah itu baik loh. Bener juga nih apa kata Quran nih. Nah, ada di situ nanti ibadah kamu berubah. Itu yang terjadi sama saya. Ketika saya melakukan ritual baru ini, teman-teman, saya jadi lebih tenang, lebih tenang dan lebih berbaik sangka sama Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena saya baca kitab sucinya sendiri selama ini kan mungkin banyak diantara kamu jago ngaji Alhamdulillah bagus tapi nggak pernah baca terjemahannya sayang banget padahal dua-duanya bagus baca Arabnya bagus terjemahannya pun bagus dua-duanya itu obat kehidupan ya jadi buat Nico mulai saat ini ayo gunakan cara saya tadi lihat hasilnya pasti ada perubahan ya gratis itu aplikasinya nggak bayar ya coba dilakukan Nah email berikutnya juga keren banget nih teman-teman nih Email berikutnya ini ada hubungannya dengan masalah hutang piutang Tapi pertanyaannya keren banget Pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang yang bernama Muhammad Nur Assalamualaikum mas bro Waalaikumsalam Saya Muhammad Nur dari Tangerang Mau langsung aja nih bertanya ke pertanyaannya Oke Pertanyaan saya nomor satu Apa benar mas bro Yang namanya hutang itu dapat menghambat rezeki kita Yang kedua Keluarga saya sering berhutang karena terpaksa Untuk memenuhi kebutuhan hidup Apakah itu diperbolehkan Sebenarnya mas bro Yang ketiga Misalnya nih mas bro ada orang lain berhutang Namun memakai nama saya Haruskah saya melunasi Hutang tersebut apalagi orang yang Berhutang tersebut tidak mau membayarnya Terima kasih ini pertanyaannya polos Tapi penting ya Polos tapi penting Jadi gini saya jawab satu-satu Ini ada seseorang sahabat pagar kehidupan namanya Muhammad Nur, dia bertanya pertanyaannya bagus-bagus nih. Nomor 1. Apakah benar hutang itu dapat menghambat rezeki kita Mas Bro? Jawabannya bisa. Hutang bisa menghambat rezeki kita karena hutang itu menggerogoti rezeki kita. Kebiasaan menghutang itu yang bahaya. Lah tapi kan kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup Bole dong, mas bro Eh, daripada kamu ngutang, mendingan kamu sedekah Karena sedekah itu bisa memperluas rezeki Betul apa enggak, teman-teman? Nah, buat kamu nih, sekarang Yang juga sama kayak Muhammad Nur Yang suka ngutang demi kebutuhan hidup Coba deh, mulai sekarang di-stop dulu Di-stop dulu, itu kebiasaan Yang kurang baik itu Bener Mulai saat ini Kita pake hukum alam semesta Yang udah dibuat sang pencipta Barang siapa yang bersedekah Akan dilapangkan pakai itu Ya, mulai saat ini yang dirutin jangan ngutang Mulai saat ini yang dirutinkan jangan minta hutang sama si A, C, B, C, C Jangan, yang dirutinkan adalah sedekah Ganti hutang dengan sedekah Pasti akan ada kemudahan Itu udah janji dari yang mahakuasa kok Iya kan kalau udah janji yang mahakuasa kuasa gak pernah bohong Sedekah aja Mulai hari ini setelah kamu mendengar video ini Pikirin gue mau sedekah ke siapa ya tapi kalau sedekahnya pakai duit hutang boleh gak mas bro, misalnya gitu-gitu ya duit kamu nih sebenarnya buat bayar hutang ya minta izin dulu sama yang maha kuasa minta ridho sama yang maha kuasa minta izin gitu yang ya Tuhan, ya Allah saya minta nih, saya lagi butuh uang saya lagi butuh uang untuk ngelunasin hutang dengan izinmu ya Allah saya sedekah, sedekahnya juga ke orang-orang yang membutuhkan kalau masih ada orang tua, orang tua, kalau orang tua udah gak ada, mertua, masih ada gak mertua, kalau mertua juga udah, baru anak yatim, baru orang miskin, terus aja gitu, nanti tiba-tiba ada kemudahan tuh, rezekinya dari mana datang gak bisa ditebak, ya, cobain itu, nah nomor 2 udah kejawab, pertanyaan kamu nomor 2, salah gak sih kalau berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, apakah itu diperbolehkan, sejawaban saya salah, ganti hutang dengan bersetekah, yang nomor 3, Misalnya ada orang lain berhutang. Nah, nih. Namun memakai nama saya. Haruskah saya melunasi hutang tersebut, Mas Bro, apalagi orang yang berhutang itu tidak mau membayarnya? Lah kowe ngapain? Lah bener toh. Kowe itu ngapain? Ngelunasin utang orang pakai nama kamu, ya enak banget orang-orang. Bahaya nanti 100 orang pakai nama Muhammad Nur nih. Nama KTP-nya Muhammad Nur, Muhammad Nur Abdullah pakai nama dia, utang kita lunas. Setuju semuanya, setuju gitu. Ya kasihan kamu dong. Iya kan? Jangan, enggak boleh yang ngutang yang bayar kenapa jadi kamu? Kalau mereka pakai nama kamu bilang, "Eh, lu jangan bikin gua gila dong. Lu ngutang pakai nama gue." Kata pagar kehidupan enggak boleh. Lu lunasin sendiri. Gitu. Ya. Jadi barang siapa yang berhutang, dia yang lunasin. Jangan mentang-mentang dia pakai nama kamu Malah kamu yang lunasin Kecuali mereka orang tua Beda Misalnya mereka bapak ibu kamu Mereka mertua kamu eh Oke okay lah kita ngalah sekali-sekali lah Tapi itu pun jangan terus-terusan Gak bagus ya kan Tapi kalau teman Apalagi orang asing Ambil batu lempar aja Emang lu pikir lu siapa pakai nama gua ngutang Gitu dong ya Bener Kalau kamu menyediakan diri diinjek-injek Kamu diinjek-injek loh jangan ya, utang mereka, utang mereka utang kamu, utang kamu satu lagi, jangan lupa rutin bersedekah itu dia obatnya buat kamu oke Muhammad Nur oke ya, jangan dong masa utang orang kamu yang bayar aduh, baik bener nih orang nih mudah-mudahan rezeki kamu bagus, orang baik amin, nah tidak kerasa gitu udah masuk setengah jam loh, cepet ya kita asik nih, masih asik gak? masih, masih seru ya Gimana diantar kamu, udah ada yang ngantuk belum? Belum kan? Jangan ngantuk dong Kita masih ada beberapa email lagi nih, gak apa-apa ya Sekali-sekali kita dengerin curhat Oke, semangat Nah email berikutnya nih juga keren nih teman-teman Email berikutnya dari seseorang yang namanya Setia Di Teo Salam sejahtera Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran Saya ingin bertanya nih mas bro Tentang topik Yaitu don't rush anything when the time is happen Saya menganggap ini dalam konteks rezeki. Wah, wow, artinya apa tuh Masbro tadi bahasa Inggris? Artinya gini, jangan terburu-buru dalam segala hal, kalau udah waktunya pasti terjadi. Artinya itu. Dia bertanya begini. Kebetulan saya bekerja self employed. Self employed itu kayak pekerja lepas ya. Pekerja yang bekerja mandiri, bahasa gampangnya gitu, wirausaha lah, bisa disebut wirausaha. Nah, dia bertanya pertanyaannya sederhana nih. Kalo saya sebagai wirausaha usaha, bener gak sih pepatah yang saya sebutkan di atas tadi? Yaitu don't rush anything when the time it's happen, it's happen, katanya. Bener gak sih, mas bro, bahwa kita gak usah bekerja terlalu ngoyo karena apabila memang semuanya sudah waktunya terjadi, itu pasti terjadi. Jawaban saya bener. Bener. Nah, teman-teman, pertanyaan setia di Teo ini sederhana, tapi saya ingin memperdalamnya supaya kamu paham. Kebanyakan di antara kamu, bekerja itu terlalu ngotot. Ya, padahal sekali lagi saya bilang, ketenangan adalah sumber keberhasilan. Coba kamu katakan bersama saya, dicoba ya, ikutin. Ketenangan adalah sumber kemenangan. Sekali lagi, ketenangan adalah sumber kemenangan. Bener, jangan terburu-buru. Lu mau apapun, mau kerja karyawan kek, mau kerja lepas kek, wirausaha, dalam hal apapun bahkan bukan cuma bekerja. Ketenangan adalah kemenangan. Orang-orang ngefitnah kamu, ngejatuhin kamu, nuduh-nuduh kamu, tenang aja. Tenang, wes. Kembalikan semuanya kepada sang pencipta. Bener, kalau udah waktunya terjadi, terjadi. Tapi harus ada ikhtiarnya juga. Ikhtiarnya kalau ala pagar kehidupan, usahanya gak perlu ngoyo, Usaha secukupnya, ditambah sedekah, ditambah syukur, ditambah amal baik sama orang tua, sama orang di sekitar kita, semuanya lancar. Itu udah terbukti kan sama kamu semua yang udah praktek kan? Bener ya? Udah terbukti ya? Mancing rezeki dengan cara itu bener ya? Nah, jadi buat kamu setia di Teo betul itu berlaku buat pekerjaan apapun, gak usah ngoyo. Gak usah ngoyo, bekerja aja Dengan porsi yang cukup Yang penting kamu cintai Di pekerjaan kamu Sambil bersedekah, sambil beramal baik Terutama ke orang tua Kalau masih ada, nanti lancar dengan sendirinya Oke, setia dia Pertanyaannya sederhana Tapi bagus oke Nah, pertanyaan berikutnya Ditanyakan oleh seseorang yang bernama Kelvin Huang Wih, namanya keren lu Pertanyaannya begini Selamat malam Mas Bro, malam juga Di video Mas Bro yang sebelumnya saya pernah mendengar Mas Bro menjelaskan tentang meditasi Tetapi itu hanya singkat saja dulu Mas Bro ngejelasinnya Nah yang saya mau tanya tekan tuh begini Mas Bro Apakah Mas Bro sendiri pernah praktek meditasi? Jika pernah, apa boleh? Bagi dong caranya meditasi ala Mas Aryan Surya tuh gimana sih? Terima kasih sebelumnya Wih, keren nih pertanyaannya nih Jadi gini teman-teman Kalau saya percaya bahwa ketenangan adalah segalanya Nah, salah satu cara untuk ketenangan Saya pernah bilang di video-video saya yang lalu Caranya adalah salah satunya ya Dengan meditasi Nah, meditasi itu Kalau saya nyebut meditasi Seolah-olah orang langsung memikirkan ritual agama tertentu Padahal meditasi itu bukan ritual agama tertentu Tapi meditasi itu adalah sarana Seperti halnya kamu olahraga Tidur dan sebagainya Nah meditasi ala saya biasanya saya lakukan ketika saya beribadah, yaitu salat Saya udah bilang berkali-kali di beberapa video Kesalahan orang-orang zaman sekarang ketika beribadah salat adalah terlalu cepat Terlalu cepat Padahal dicontohkan sama nabi itu lambat Lo tahu dari mana mas bro, ngomong aja lo ngasal Eh sabar dulu, ada hadisnya mas bro Rasul itu kalau salat saking lamanya sampai dikira lupa sama sahabatnya Ada hadisnya loh, saya gak asal ngomong ini Nah kalau rasul nyontohinya gak cepet-cepet Kita gak usah selama rasul gak apa-apa Yang penting jangan buru-buru Nikmati gerakan pergerakan, nah itu meditasi saya Nah ketika saya ngelakuin ini rasanya tenang uh, Tenang banget jadi ketika saya meditasi itu saya langsung ke dalam ibadah saya yaitu salat itu tenangnya luar biasa loh ya, ditambah lagi yaitu tadi, yang saya katakan di depan salah satu ciri meditasi saya adalah saya harus mendengarkan suara Quran beserta terjemahannya itu juga meditasi jadi meditasi itu sebenarnya kalau buat saya pribadi ya, atau buat kamu itu adalah segala sesuatu yang membuat kamu fokus ke saat ini dan tenang, itu meditasi Nah itu saya dapatkan di dalam salat yang khusyuk dan mendengarkan MP3 audio Qur'an tadi yang saya sebutkan di depan. ya Jadi saya nggak tahu keyakinan kamu apa Kevin Huang, kalau menurut saya dengan keyakinan saya itu caranya seperti itu. Tapi kalau kamu misalnya punya keyakinan lain, tidak sekeyakinan dengan saya, nggak masalah. Lakuin dengan keyakinan kamu seperti apa, lakukan. intinya meditasi itu adalah segala sesuatu yang fokus ke saat ini. Dan menenangkan jiwa, itu intinya Oke okay, Kevin? Oke, okay. nah teman-teman Kali ini saya ingin membacakan sebuah email yang berkaitan dengan rezeki nih Email ini ditulis oleh seseorang yang bernama Rika Pertanyaannya begini Halo selamat malam keharian Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan nih Pertanyaan saya langsung aja ya Gimana sih caranya kita bisa mendekatkan diri dengan rezeki dari Allah? Aku kok kayaknya semakin jauh dari rezeki Allah ya? Kenapa ya? Padahal segala sesuatu udah aku usahain, udah aku pasarin sama Allah. Tapi kenapa aku belum dapat kerjaan juga ya? Gimana caranya kayak biar gak selalu putus asa dengan keadaan ini? Dan selalu semangat dan yakin bahwa Allah itu selalu ngasih rezeki buat aku. Terkadang suka nyalahin diri sendiri nih. Dan kayaknya putus asa banget. Rasanya gak ada gunanya gitu diri saya. Makasih karyan. Oke. Okay. Oke. Jadi Rika ini intinya putus asa teman-teman. Dia belum dapat kerjaan dan kembali menyalahkan Yang Mahakuasa. Wih. Udah banyak ya tadi kita bacain di depan ada email yang selalu ujung-ujungnya menyalahkan Sang Pencipta ketika ada sebuah kemalangan terjadi. Nah, jawabannya buat kamu Rika sama seperti jawaban buat orang yang ada di depan tadi, kalau enggak salah si MC. Kita tidak pernah tahu rencana Yang Mahakuasa itu seperti apa buat hidup kita. Cuman, rencana yang maha itu selalu baik. Dari email yang kamu tuliskan barusan, saya bisa mengetahui bahwa kamu adalah tipe orang pengeluh. Tipe orang pengeluh ini bahaya loh. Bahayanya kenapa? Karena orang yang mengeluh rezekinya akan jauh. Kebalikannya, orang yang suka bersyukur rezekinya akan dekat dan berkelimpahan. Itu udah hukum alam. ya Nah, buat kamu Rika, kamu ini tipe orang pengeluh nih. Kelihatan banget dari cara kamu nulis di email. Satu hal yang harus kamu kurangi atau hilangkan adalah stop mengeluh. Kemarin saya di video yang ada teknik MDL. Iya yeah, kan? Teknik MDL tahu ya teman-teman ya. Teknik MDL tuh namanya mending diem lu. Kalau gak salah. Mingkem deh lu. Bukan mending diem lu. Mingkem deh lu. Ingat gak teman-teman? Ada ya? MDL mingkem deh lu. Nah mingkem deh lu ini juga harus dilakukan sama kamu Rika. Harus mingkem. Sebelum kamu ngeluh tuh diem dulu Jangan ngeluh, karena ngeluh ini yang bikin rezeki kamu jauh ya Stop mengeluh, perbanyak syukur, terima Apa yang Tuhan kasih, terima Karena semakin kamu ngeluh, semakin jauh kamu dari berkah yang maha kuasa Itu sudah teruji, oke? Okay? Stop ngeluh Jangan ngeluh, masalah orang masih banyak yang lebih berat daripada kamu Sudah terbukti tadi di email-email kita yang sebelumnya, ya kan? Oke, okay. email berikutnya juga dituliskan oleh seorang sahabat pagar kehidupan Dan email ini cukup keren nih Email ini ditulis oleh seseorang yang bernama Okta Okta menuliskan pertanyaan yang keren nih teman-teman Ada ceritanya juga nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pagar kehidupan, khususnya Mas Aryan Surya yang telah banyak memberikan inspirasi Dan juga menjadi jalan perubahan untuk hidup saya dan teman-teman menuju hidup yang lebih baik dalam segala hal Amin, terima kasih kembali Begini Mas Aryan, selain dengan mendoakan, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang tua yang tidak adil sama kita Jadi masalahnya tuh adalah begini Saya punya orang tua yang perilakunya tidak adil kepada saya. Yang jadi masalah adalah ibu tiri saya itu bersikap berlebihan kepada adik angkat saya. Ditambah lagi, ibu tiri saya sering bersikap dingin kepada saya. Jadi dia nih anak angkat nih, teman-teman. Jadi untuk komunikasi pun terkadang saya malas karena beliau pun yaitu ibu tiri saya seperti enggan berkomunikasi dengan saya. Yang jadi sedihnya adalah ibu tiri saya itu punya sikap seperti ini Ada uang aku disayang, gak ada uang aku dimusuhin Waduh, parah juga ya Nah sementara, aku juga punya banyak target yang harus aku penuhi Cuman targetku ini butuh waktu Padahal nanti ujung-ujungnya ketika target saya terpenuhi Hasilnya pun buat mereka juga nantinya Gimana ya mas, padahal untuk mewujudkan goal-goal saya Saya butuh dukungan juga dari keluarga Terima kasih Mas Aryan untuk dibacakannya curhat saya mohon solusinya Wassalamualaikum Oke pertanyaannya bagus dari seseorang yang bernama Okta Jadi intinya dia adalah anak angkat teman-teman Punya ibu tiri dan juga punya adik angkat ya Punya adik angkat Nah ibu tirinya ini seperti kisah di bawang merah bawang putih ya kan Ternyata ibu tirinya ini memperlakukan dia tidak sama seperti ibu kandung mana dia pun dimusuhi, merasa dianak tirikan, maksudnya dianak bawangkan gitu ya Dia gak dihargai, dan lebih parahnya lagi, ternyata kalau ada uang baru disayang, kalau gak ada uang dimusuhin, waduh Nah dia bertanya, gimana dong caranya mas bro, supaya gua nih bisa mencapai goal Sementara gua kalau mau mencapai goal harus ada dukungan dari keluarga Sementara keluarga gue begitu, gimana? Tolong bantu gue Kalau buat kamu, Okta, jawaban saya begini Kita memang butuh dukungan dari keluarga untuk sukses, betul Tapi kita tidak boleh bergantung dengan mereka Sekali lagi ya, sekali lagi saya ulangi biar kamu jelas Kita memang butuh bantuan keluarga untuk menjadi sukses Dukungan keluarga untuk menjadi sukses, betul Tapi tidak boleh kita bergantung dengan mereka Artinya apa? Artinya adalah begini Kalau saat ini keadaan keluarga kamu memang belum mendukung untuk memberikan dukungannya kepada kamu, jangan kamu paksakan Karena pada dasarnya kita hidup ini hanya bergantung sama sang pencipta Mereka adalah manusia walaupun mereka keluarga belum tentu mereka bisa terus-terusan mensupport kita Bukan cuman kamu Okta, orang-orang di luar sana juga banyak loh yang mengalami hal kayak kamu Iya kan teman-teman Ada gak di antara kamu temen-temen? Yang sekarang mungkin lagi butuh bantuan atau dukungan keluarga Tapi mohon maaf ya keluarga kamu kurang mendukung gitu Ada gak teman-teman yang kamu problemnya tuh sama kayak Okta ini? Ada ya bahkan mungkin banyak Nah solusinya jangan bergantung kepada mereka Kalau mereka mau support kamu bagus, kalau enggak pun enggak usah dipaksain. Jangan maksa, jangan ngotot. Ada satu rahasia besar dalam hidup ini yang selalu saya pegang dan sudah terbukti benar. Rahasianya adalah jangan bergantung sama orang lain. Titik. Loh mas bro, tapi kan kita makhluk sosial, boleh dong kita bergantung sama orang lain. Salah. Makhluk sosial itu bukan berarti bergantung sama orang lain. Makhluk sosial itu kita saling berbagi satu sama lain secara ikhlas. Kita yang berbagi loh. Bukan kita yang ngemis minta bantuan, bukan. Kita berbagi kepada orang lain, itu makhluk sosial. Jadi kalau misalnya Okta, jangan pernah ngemis dukungan dari mereka, jangan. Ngemis ridho dari yang maha kuasa. Itu aja yang perlu kamu ngemis. Jangan ngemis sama orang, ngemis kepada yang menciptakan kamu untuk menerima keberkahan. Itu yang... Ya. Yeah? Jadi buat kamu, Okta, mulai saat ini ganti mindset kamu dari yang tadinya mau ngemis kepada orang tua minta dukungan, stop. Enggak harus begitu. Banyak orang sukses tanpa dukungan keluarga di awal-awal. Nanti begitu kamu sukses, nanti mereka pun pasti akan berubah jadi dukung kamu. Itu sudah sering terjadi pada orang-orang di luar sana dan itu pula yang nanti terjadi pada kamu, ya. Yeah? Jadi pasrahkan diri kamu kepada Yang Maha Kuasa, fokus sembah Yang Maha Kuasa terus. Ya, jangan pasrahkan diri kamu kepada orang Tapi serahkan diri kamu kepada yang maha kuasa Gak usah bergantung pada siapa-siapa Nikmati hidup secara mandiri dengan rahmat yang maha kuasa Itu aja ya Silahkan dilakukan Nah ngomong-ngomong soal keluarga Ini juga ada satu email yang berhubungan dengan keluarga nih Karena ini berhubungan dengan keluarga namanya dia minta disamarkan Kita sebutkan saja inisialnya ya Inisialnya adalah AZ Pertanyaannya adalah begini nih Assalamualaikum Mas Aryan, Waalaikumsalam, semoga Mas Aryan selalu diberikan kesehatan, sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk curhat. Begini Mas Aryan, bagaimana sih menyikapi mertua yang pilih kasih, karena aku adalah termasuk menantu dari keluarga ya boleh dibilang pas-pasan deh. Dan bagaimana menyikapi saudara ipar yang selalu menghina saya secara halus karena mereka lebih kaya daripada saya. Sekian dulu Mas Aryan, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, oke? Okay. Jadi ini permasalahan klasik ya. Permasalahan klasik tuh biasanya antara menantu mertua tuh udah dari dulu begitu ya. Coba bagi kamu yang sudah menikah nih. Sekarang gimana kondisi kamu dengan mertua? Hahaha. <laughs> Biasanya kalau orang sama mertua tuh ujung-ujungnya ribut Ada selek-selekan ya Entah kenapa Tapi itu biasanya adalah permasalahan yang klasik atau sudah umum Nah begitu juga yang terjadi sama si Az Dia bingung gimana nih Kok mertua gue pilih kasih Cara menghadapinya gimana Cara menghadapinya kamu nabung sedekah Dan berdoa sama yang maha kuasa Untuk keluar dari PIM Loh kok PIM mas bro Iya PIM Pondok indah mertua. Jangan dong tinggal sama mertua. Ya tinggal mandiri. Jangan tinggal sama mertua. Itu memang sudah habitnya. Kalau tinggal sama mertua pasti gitu. ya Bukan berarti kamu saya suruh untuk musuhin mertua enggak loh. Hidup mandiri dengan suami kamu. Tinggalkan mertua. Tinggalkan pondok indah mertua. Pindah ke rumah pribadi. Itu yang nomor satu. Yang kedua. Bagaimana cara menyikapi saudara ipar yang selalu menghina saya secara halus karena mereka lebih kaya daripada saya Jawabannya abaikan Abaikan Karena mereka akan selalu menghina kamu kalau kamu pun menyediakan diri untuk dihina Sekali lagi, kamu yang sering dihina orang itu karena kamu menyediakan diri untuk dihina Makanya kamu dihina Nah, solusinya jangan menyediakan diri untuk dihina, cabut dari dia, susah amat, iya kan? Nah, kalau memang dia sekarang tinggal serumah sama kamu, makanya saya bilang, berdoa sama yang maha kuasa, pakai sedekah juga, supaya nanti bisa cepat pergi dari pondok indah mertua, ya? Jangan gabung sama mertua kalau mertuanya kayak begitu, lain kalau mertuanya baik, beda. Ya kan Tapi kalau mertuanya gitu ya Udah waktunya kamu untuk hijrah Pergi dari situ ya Itu jawabannya ya buat azed ya Semoga ketemu jalan keluarnya Semoga kamu dilapangkan Nah berikutnya ada email nih Udah mau 1 jam gitu teman-teman Ada email berikutnya Emailnya tinggal 2 lagi Dan ini emailnya bagus nih Assalamualaikum bro surya Eh by the way gua mau minta tips nih bro Arya surya Oke okay, oke okay, oke okay. apa tipsnya apa di sih yang harus dilakukan agar supaya enggak overthinking gitu. Gua tuh suka berpikir berlebihan akan segala sesuatu baik itu terhadap orang lain maupun kehidupan. Nah, email dari seseorang yang bernama Gifari Aziz ini bagus. Kenapa? Karena banyak nih kayaknya di antara kamu yang kebanyakan mikir. Siapa di antara kamu yang selalu mikirnya terlalu jauh kepada orang lain? Coba angkat tangan. Angkat tangannya coba siapa di antara kamu yang suka mikir terlalu jauh kepada orang lain? Angkat tangan nah lu ngapain ngangkat tangan orang kagak gue lihat juga ngapain ngangkat tangan gitu yang ngangkat tangan ya kena deh <laughs> gimana caranya gitu supaya tidak berpikir berlebihan terhadap orang lain caranya adalah jangan dipikirin aduh kok gampang banget jawabannya mas bro emang begitu ngapain lu pikirin orang lain secara berlebihan gak semua yang kamu pikirin itu bener iya yeah, kan Kamu sekarang taruh tangan di dada deh. Kamu bilang, kamu ikuti kata saya ya buat kamu yang kayak Givari ini yang selalu mikirin orang lain berlebihan. Kamu taruh tangan di dada, kemudian kamu katakan, ikuti saya ya, ikuti saya. Katakannya begini. Diri gue lebih penting dari penilaian mereka. Ayo, katakan. Ayo. Diri gue yang keras. Diri gue lebih penting dari penilaian mereka. Sekali lagi ambil pegang dada ya Diri gue lebih penting dari penilaian mereka Dah, itu aja Intinya, biasakan diri kamu untuk mengutamakan diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain Bukan berarti kamu egois Tapi karena memang kebahagiaan itu terjadi ketika kamu bisa murni menjadi diri kamu sendiri Gifari Ya, jadi kamu selalu katakan di dalam hati kamu sambil megang dadai tadi Diri gue lebih penting daripada penilaian orang lain titik ya Oke teman-teman itu aja email yang bisa saya bacakan Ada email penutup yang diberikan oleh seseorang yang bernama Dedi Cuan Email ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan Tapi email ini adalah sebuah testimoni Makanya saya sengaja taruh di bagian akhir Saya sebenarnya sangat senang sekali teman-teman Karena kamu semua sudah banyak yang praktek apa yang saya bagikan ya Karena dengan prakteknya kamu, hidup kamu banyak yang berubah Dan dengan banyak berubahnya hidup kamu, saya pun bisa kena berkahnya Di akhir zaman nanti ketika saya menghadapi hari akhir Cik elah, ngomong apa aku? Beneran, makasih ya teman-teman karena kamu sudah bisa berubah karena saya Begitu juga dengan Dedi Cuan Deddy Cuan begini nih Malam Mas Arian, saya Dedi Mas Aryan saya mau curhat Mas Curhatnya begini nih Soal keajaiban yang saya dapat Dari praktek pagar kehidupan Mas Arian masih ingat kan Dulu kita ada live streaming Dan saya curhat lewat line Waktu itu tentang hutang Puji syukur nih Mas Arian Lewat usaha doa dan praktek Setelah melihat hampir semua video pagar kehidupan Keajaiban terjadi Hutang saya dari 80 jutaan Wih, 80 juta. Berkurang sampai 20 juta. Wih. Dan akhirnya lunas. Pada hari Jumat lalu, tanggal 12 Mei 2017. Bulan Mei memang bulan yang bagus. Banyak orang, banyak orang keren lahir ya. Banyak orang keren lahir. Termasuk yang ngomong gitu. 12 Mei 2017, utang lunas. Terima kasih Mas Aryan. Sudah ingatkan saya soal ibadah. Dan saya sudah mulai ke, beribadah lagi ke tempat ibadah saya dengan baik Sekali lagi terima kasih banyak mas Saya berdoa kepada Tuhan semoga suatu hari nanti saya bisa melihat pagar kehidupan di salah satu stasiun TV God bless you mas Aryan Wih, terima kasih Dedi Cuan Ternyata Dedi Cuan ini adalah seseorang yang sangat suka memperhatikan video saya di pagar kehidupan Dan mau praktek, itu dia ya yeah. Saya sudah sering bilang teman-teman, kalau kamu mau berubah itu gampang. Praktekan apa yang saya katakan, fokus, pasti hidup kamu berubah. Seperti halnya Deddy Chuan ini. Hutang 80 juta bisa lunas di bulan Mei pula. Bulan yang luar biasa spesialnya. <laughs> Udah udah, jangan memuji-muji bulan kelahiran sendiri yang bagus ya Oke teman-teman, saya sangat senang sekali karena email-email yang kamu berikan di hari ini termasuk email-email yang bagus Saya senang ngebacanya, saya senang menjawabnya karena pertanyaan ini semua rata-rata berkualitas tinggi ya Jadi ini semua bisa kita petik ya, hikmah dari kisah yang sudah kita bacakan tadi Hikmahnya adalah begini teman-teman Setiap manusia itu akan menghadapi sebuah peristiwa yang mana peristiwa itu kebanyakan tidak bisa kita terima Tapi sadar atau enggak dari peristiwa yang tidak bisa kita terima itu sebenarnya ada rencana besar Rencana besar dari yang maha Kuasa untuk sesuatu hal yang lebih hebat lagi di masa depan buat hidup kita Nah, kebanyakan manusia tidak bisa menerima karena kita sebagai manusia keterbatasan ilmu jika dibandingkan yang Mahakuasa. Nah, oleh karena itu, ayo teman-teman. Bagaimanapun kondisi kamu saat ini, ayo belajar mulai menerima apa yang sudah ditentukan oleh Yang Mahakuasa dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena bagaimanapun kondisi kamu saat ini, selama kamu dekat dengan Dia, Yang menciptakan kamu, kamu pasti akan dituntun ke jalan yang terbaik dalam hidup kamu Oleh karena itu, yuk teman-teman Kita jadi orang baik, kita jadi orang yang damai Kita menjadi diri kita sendiri tanpa perlu menyalahkan Tuhan Tanpa perlu kita menyalahkan sang pencipta atas apa yang sudah terjadi Terima apa yang terjadi